Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Hadratul Mukarramin Ma'asyur ulama al-fudala Ma'asyur al-asatidha al-hurama Para hadirin hadirat Wali murid dan juga para santri yang dirahmati oleh Allah. Terlebih yang kita cintai dan kita hormati guru kita Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Zainuri Fakih. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abi Musa Al-Ash'arif Yang kita cintai Bapak Kiai Haji Najmuddin Yang kita hormati Dan para sesepuh yang tentunya saya tidak bisa menyampaikan Satu persatu nama beliau Tanpa mengurangi Rasa berumat kita bersama Para Ibu nyai yang rawuh, Ustazah juga Yang hadir Dan juga Tak lupa Para pejabat Yang ada di tengah-tengah kita, mudah-mudahan kita semua malam hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Saya ingin menyampaikan satu bahwa kedatangan saya di sini ini kata orang Arab sutfa Khairah kebetulan yang baik. Saya katakan kebetulan yang baik tidak pernah tercetus dan terlintas sedikitpun malam ini saya berada di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bahkan saya tidak dengar kalau di sini ada acara hafla akhir sana. Tadi saya didatangi seorang kawan yang mengatakan bahwa di pari di pondok Darussalam ada acara hafla akhir sana yang mengundang Habib Taufik Asgaf dari Pasuruan. tapi tadi siang ada perwakilan dari beliau yang menilput barangkali demikian dan meminta maaf Karena beliau Habib Taufik saat sekarang dalam keadaan kurang sehat. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan beliau Habib Taufik Asgaf dan juga Guru kita kiai kita kiai Zainuri Fakih segera diberi kesembuhan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wataala. Alhamdulillah. وارض كل يا تم صليحه وان الله يشفى بما شفاه الله له بصح وما ولا عله بجاي سيد المرسلين وبكرامات اولياء الكون اجمعين والى حضره Iyakana Abudu wa Iyakana Seda'in Ihli Nasratul Mustaqim Suratul Lajin Alhamka Alihim Ghaidil Ma'lubi Alihim Waradu Amin Sore menjerang Maghrib Ada Kawan yang datang ke tempat saya Saya ditanya Apa malam hari ini ada Acara di luar Pesantren saya lihat jadwal ternyata kosong saya bilang enggak ada cuma di santren saja apa sampeyan bisa berangkat ke kediri lu ada apa aku ke kediri ya gantikan habib taufik saya bilang oh kalau untuk tayamum yang enggak apa-apa tapi mudah-mudahan beliau segera sembuh dan udhunya bisa terlaksana ya Katanya idaja alma batolat tayamum. Kalau sudah air datang kelihatan maka tayamumnya batal. Berhubung airnya belum datang maka tayamumnya yang dipergunakan. Jadi kalau nanti saya sampaikan tidak seperti yang antum bayangkan menggantikan beliau. Beliau adalah singa podium. Sedangkan saya ibarat Ya kucing lah barangkali demikian ya. Kalau tidak singa, ya kucing lah. Kalau beliau mengaum-aum, oh, kalau saya cukup ngeong kan gitu ya. Yeah. Tapi lek like, dicakar nyate, di dunia, yeah. ya nyatek barangkali demikian. Ah mohon maaf yang sebesar-besarnya bagaimanapun juga nah, kalau beliau habib taufik sudah menyiapkan materi yang menurut panitia jadi materinya Aswajar oh, wajar. Harus na Kalau saya ditanya Bagaimana Ustaz Tamyan? Wah kalau saya lebih senang azwaja gitu. Materinya materi azwaja. Kalau beliau aswaja al-sunnah wal jamaah, kalau saya azwaja ya. Apa azwaja? Yang mudah-mudahan kecantol orang sini barangkali itu ya. Allahumma amin gitu, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai yang dirahmati Allah. Saya merasa terharu di pesantren yang sudah lama berdiri, sedangkan saya ini arek baru gede, abegi, anak baru gede, jadi nama-nama kiai-kiai yang tadi sebut kebesaran kiai-kiai yang tadi sebutkan oleh kiai Najmuddin atau juga kiai uh, abimusa al-asyari itu adalah riwayat-riwayat tentang orang-orang yang terdahulu yang luar biasa Tokoh-tokoh Ahlus Sunnah Wal Jamaah khususnya di bumi Persada Indonesia, Kiai Fohil Bangkalan, Kiai Hasim Ashari dan lain-lain lainnya. Bahkan saya sendiri merasa, wah beliau ini kan pejuang-pejuang ya. Nah kalau saya ngusi aja baru masih muda ini ya, baru 17 tahun saya ya. 17 tahun kelebihannya barangkali. Saya baru 48 atau 49 tahun, sedangkan pesantren ini usianya sudah tahun berapa berdiri? Tadi saya dengar sekitar tahun 40 sekian gitu ya. 48, wow usianya sudah cukupan lebih tua dari saya. Wah mestinya saya dulunya ini ya nyicipi lah di sini walaupun TK atau playgroup barangkali dulu begitu. Cuma nyasar dulu saya, pingin kepare, kesasar ke bawah arus, akhirnya terlempar, dibuang jauh. Alhamdulillah deket-deket Basah akhirnya. Ya, ya, kepleset ke sana tidak apa-apa. Kalau kepleset ke surga kan tidak apa-apa daripada diururu di neraka. Naudzubillahimin, dialihkan dengan demikian. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang diurahkan oleh Allah, saya ingin mengajak mengingat saja. Tapi saya mengingat ini juga karena baca sejarah mungkin beliau-beliau tadi yang menyampaikan apalagi para sesepuh kita menyampaikan riwayat tentang para kiai Alusunawal Jamaah, Kiai NU NO, dan segala macam. Itu banyak mereka datang mendengarkan sendiri, tahu atau dari riwayat guru ke gurunya demikian. Tapi kalau saya tahunya itu dari membaca. Ya ini adik-adik uh, santri Mungkin sedikit aja tips barangkali ya. Apalagi saya dengar di sini ada perguruan tingginya. Nanti juga akan saya sampaikan. Dulu saya tamatan SMP itu langsung berangkat ke Mekah. Pulang buta ini. Kayak buta peta Indonesia ini buta. Tapi saya ini akhirnya dianjurkan oleh saudara-saudara. Gini aja biar enggak ketinggalan zaman, baca aja. Saya bilang baca apa? Terserlah mau koran, mau ini, mau segala macam. Akhirnya saya baca akhirnya dari situ saya tahu bahwa saya senang cerita Oh kalau cerita lebih baik, baik membaca cerita sejarah akhirnya saya hobi membaca cerita sejarah para ulama, para tokoh, bahkan juga para sahabat akhirnya menjadi penggemar baca paling tidak kalau dalam event-event event demikian bisa cerita kalau andi adik-adik mungkin jadi mubal tidak bisa cerita, tidak payu bosan wongi itu orang masyarakat sekarang zaman sekarang ya dituturi dituturidok ini halal haram halal haram halal haram langsung ini pasti ajarannya wahabi kan itu ya halal haram untuk gado kan, ceritanya kan itu tapi kalau kykno ya harus mengawalkan sejarah tahu paling tidak sejarah para ulama yang ada di Indonesia paling tidak nah bapak-bapak dan ibu-ibu yang di rahmati Allah saya ingin membawakan sebuah diwayat yang memang nyata ada di tempat kita ini. Nyata dan tidak bisa dipungkiri itu ada di dalam kitab-kitab sejarah. Paling tidak ketika dulu saya pribadi sekolah di SMP Negeri Sungosari SMP 1. Ya, waktu itu masih zaman jahiliyah ya, sekolahnya Kakok Ancekak itu ya. Zaman jahiliyah dulu enggak ngerti haram enggak ngerti gini ya, maklum lah. Di situ ada pelajaran sejarah yang tulisannya demikian, Insya Allah adik ada ini. Kalau bukunya itu masuk, Insya Allah ada. Ini dengan konsep sejarah yang ditulis oleh ahli sejarah Indonesia, bukan ulama, bukan kiai yang nulis, tapi ahli sejarah Indonesia. Kenapa saya katakan ahli sejarah Indonesia? Karena di samping menulis kalimat yang nanti akan saya sampaikan. Mereka juga menulis sejarah Hindu Sejarah Buddha Dan lain sebagainya Berarti dia bukan ulama Tapi ahli sejarah Indonesia Kalimatnya ringan Bahwa Indonesia Dulunya adalah nah Masyarakatnya Penganut Dinamisme Animisme Hindu dan Buddha Ini sejarah Awalnya Indonesia itu dianut oleh masyarakat yang Dinamisme, animisme, Hindu dan Buddha Ringkas dinamisme dan animisme adalah penyembah Barang-barang yang besar ya Seperti batu yang besar, pohon yang besar, dewa-dewa dan lain sebagainya Hindu dan Buddha sudah maklum Kemudian datanglah pedagang-pedagang dari Gaujarat Pedagang-pedagang itu beragama Islam Memperkenalkan Islam Tadkala mereka berdagang Sehingga Islam itu Masuk di Indonesia Melalui pedagang-pedagang Dari Gaujarat Nah ini yang ada Di dalam buku sejarah Indonesia Tapi sebagai orang pesantren Saya ingin Meralat kalimat tersebut Bahwa kita harus tahu Yang dinamakan Pedagang-pedagang dari Gaujarat Itu sebenarnya adalah Ulama-ulama yang datang Dari Gaujarat Bukan sekedar pedagang Tokoh-tokoh Gaujarat Siapa tokoh-tokoh Gaujarat? Bahwa konon Mereka ini adalah keturunan Al-Imam Atau Asyikh Abdul Malik Asyikh Abdul Malik ini Adalah salah satu dari keturunan Ulama-ulama Yang ada di Hadromot Hadromot itu adalah Satu tempat kota di Yaman yang di sana itu adalah tempatnya Madhab Ahlu Sunnah Wal Jamaah dan mengikuti VG-nya VG, VG Syafi'i. Sedangkan Yaman yang lainnya itu sebagian dianut oleh orang-orang syiah Sya'izdiah. Tapi khusus di Hadramaut adalah mayoritas itu ulama-ulamanya adalah ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Dalam VK, VK Dalam VK Mengikuti VK Imam Syafi'i Gampangnya bahasa saya Mereka adalah penganut Sunni Syafi'i Kita pegang dulu kalimat Sunni Syafi'i Nah salah satu dari Pembesar dari ulama Sunni Syafi'i ini Karena mereka ahli berdakwah Melanglang buana biasanya ulama-ulama Hadramut yang masyhur disebut dengan sebutan para habaib. Itu termasuk tadi kan habib siapa? Taufiq as itu juga turunan dari Hadramut sana. Nah, mereka itu biasanya di Hadramut setelah mereka yang mempunyai keluarga dan sebagainya, mereka berdakwah. Kemudian berdakwah yang biasanya juga mereka keluar dari daerahnya seperti di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum yang pergi ada ke Yaman, ada ke Turki, ada segala macam di Syria. Demikian juga dilanjutkan kebiasaan itu oleh para habaib atau Ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di mana? Di Hatromut. Salah satunya mereka pergi ke daerah Asia. Nah, di Asia itulah mereka kemudian masuk di wilayah gaujarat. Gaujarat adalah sebuah wilayah yang ada di negara India Nah sana ada kerajaan-kerajaan Ya sebagian kerajaan itu Hindu Sama dengan kondisinya di Indonesia nah, Kemudian Al-Imam atau Sheikh Abdul Malik ini Menikah dengan salah satu putri raja Yang mana raja ini marganya adalah Khon Marganya adalah Khon Kemudian menikahlah Ah, Sahabat Syed Abdul Malik Dengan putri raja Kemudian Oleh rajanya Dikatakan engkau sekarang Wahai Syed Engkau sudah menjadi warga Atau marganya Khon Hadiah dari kerajaan Itu ya Hadiah dari kerajaan Katanya Syed Abdul Malik Ya enggak apa-apa saya terima Khon itu saya terima Tapi saya dalam kutip Beliau itu kan termasuk min nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau khon itu adalah marganya biasa. Maka beliau minta tambahan namanya azumat. Azumat itu pembesar, sayyid, sada. Ya, maka ditambahlah di situ menjadi azumat khon. Itu menurut sebuah riwayat. Maka inilah yang membawa apa namanya Islam ke wilayah kaujaran dan beliau bersama dengan beberapa orang lainnya berdakwah mengislamkan orang-orang gaujarat dengan mazhab sunni syafi'i dengan mazhab apa sunni syafi'i ya sudah seperti di yaman ada tahlilan di gaujarat juga ada tahlilan seperti di yaman ada haul bahkan di yaman artinya di Hadramut itu ada haul Nabi Allah Maka di Gaujarat juga Demikian ada haul Nah tatkala Ulama-ulama Gaujarat sudah banyak Beranak-pianak Said Abdul Malik ini Maka diantara Tujuh-tujuh beliau itu Pergi ke wilayah Asia Tenggara Salah satunya adalah Masuk di Indonesia Termasuk juga di Malaysia Di Singapura, di Thailand tentu dengan membawa akidah ahlussunnah wal jamaah berbathab syafi'i, berbathab syafi'i. Jadi yang memasukkan Islam ke Indonesia itu adalah ulama-ulama sunni syafi'i dari kaujarat. Antara lain dari beberapa ulama itu yang sangat masyhur adalah para wali songo. Ya Para wali Songo Tapi apakah wali Songo itu adalah Beliau-beliau pencetus utama Islam di Indonesia Tidak demikian Ada beberapa seperti di Gersih Itu ada seorang syarifah makomnya itu panjang tinggi gitu ya Wah ini diriwayatkan menurut masyarakat setempat Namanya Sayyidah Fatimah binti Maimun itu diyakini oleh masyarakat beliau lebih sepo daripada Sunan Giri lebih dulu menyebarkan Islam daripada Sunan Giri tapi masyarakat Indonesia mengenal bahwasanya wali songolang ya ini yang sangat terkenal adalah mereka termasuk penyebar pertama aqidah alus nawa jamaah di Indonesia. Jadi di zaman Wali Songo itu masyarakat Indonesia semuanya itu racak madhabnya adalah Sunni Syafi'i, gak ada yang lain-lain, gak dikenal yang lain-lain. Itu alhamdulillah. Nah, tapi di zaman itu sudah ada pelanggaran syariat sudah ada, walaupun Wali Songo menyebarkan seluruh Indonesia tapi masih ada penyelewengan kita mengenal riwayat Sidi Jenar kalau orang Jawa bilangnya Syekh Siti Jenar itu salah ucap ya sebenarnya kalau orang Arab Siti itu dari kalimat sayidati jadi Siti kalau sayidi jadi Sidi ya Sidi biasanya kan gitu ya itu namanya Sidi Jenar nah Sidi Jenar ini mengikuti aliran wahdatul wujud manunggaling kawula gusti sedangkan para wali songo wali loh ini ya wali songo kalau kita enggak yakin ya kok jadi orang NU NO ya namanya wali songo yakin enggak wali songo itu wali yakin enggak wali songo itu tingkatnya sangat tinggi kewaliannya sangat tinggi yakin enggak ilmu mereka itu ya hakikat ya syariat hakikat dan apa namanya? Marifat yakin dah, wali semua. Itu mereka tetap mengatakan bahwa kaidah al Islam yahkum bidzohir Islam itu menghukumi sesuatu yang zohir. Si dijenar tidak sholat. Si dijenar mengatakan manunggaling Kaulogusti menyatu dengan Tuhan. Maka oleh beliau dikatakan kofur dan wajib dibunuh. Pada akhirnya dibunuhlah oleh para wali sholmohi. Yang membunuh ini wali. Jadi yang dibunuh. Ya tidak mungkin wali kan. Yang menyeleweng. Menyeleweng dari kaidah luhir al-islam ya'kum bin luhir. Nah, jadi kalau misalnya kita dalam kutip sedang bersik tegang dengan orang-orang manunggalin Kawula Gusti. Ya begini saja, anda yang manunggalin Kawula Gusti, silakan mewakili Sidijenar, kami mewakili Wali Walisongo. Ya itu, ya apaan? Perlu dipenggal gitu ya, karena mereka menyesatkan umat itu riwayat sebelum datang orang-orang Belanda. Sebelum datang orang-orang Belanda itu sudah ada penyimpangan-penyimpangan akidah di Indonesia. Kalau kita tanya, "Loh, kok dengan keramatnya para wali? Kok enggak bisa menyelesaikan urusan Siti Jenar?" Kita katakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada Abu Lahab dan Abu Jahal. Di zaman Wali Songo ada Siti Jenar. Di zaman Nabi Musa ada Firaun. Ya ndak? Dan demikian, di zaman Nabi Adam Ada Kobel Dan seterusnya, di zaman para Nabi Bahkan di surga ada Iblis Di surga ada Iblis Nah itulah kemungkaran-kemungkaran akidah yang memang Terjadi di masyarakat Jadi jangan heran Jangan heran Bukan berarti kita tidak prihatin, kita prihatin, tapi jangan heran. Pesantren yang kita cintai ini ada saja. Muridnya yang menelikung kyainya itu ya ada. Itu namanya Abu Lahab, Abu Lahab yang menelikung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, demikian menyikapinya semacam itu. Coba kalau kita menghormati Nabi Nuh Alaihissalam, kita mencintai beliau, kita membacakan riwayat hidup beliau. Kita mengatakan beliau adalah seorang nabi yang ulul azmi. Tapi anak beliau kanan cukup kafir. Ya, tak? Jadi tidak menjamin seorang bapak yang jadi nabi. Anaknya pasti Islam bagus, tidak menjamin. Seorang kiai yang alim. Anaknya atau cucunya atau cicitnya. Pasti alim, tidak menjamin. Karena itu kita, umat Islam harus menjaga diri kita sendiri. Jangan sampai kita ini kemudian hilang dari peredaran ahli sunnah wal jamaah, saya lanjutkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang di Allah nah, zaman terus berjalan ya, ternyata ajaran Manung Galing Kaulogusti tidak susut tidak lekang oleh peredaran zaman padahal zaman itu sudah divonis mati oleh siapa? wali songo tapi pengikutnya 1-2 masih ada walaupun sembunyi-sembunyi takiyah menyembunyikan diri persis dengan ajaran syiah takiyah eh, nah, itu yang terjadi tentang Manung Galing Kaulo, gusti jadi sampai sekarang pun dan sampai kapan pun itu akan terus ada karena Abu Lahab-Abu Lahabnya juga masih ada jadi ini warisan akidahnya Abu Lahab juga pasti masih ada dan seterusnya nah setelah zaman pariwali songo kemudian kita masih ingat zamannya Belanda, tadi juga disebutkan tentang di Belanda, masuk di Indonesia, ya Belanda maka masyarakat Islam perang melawan Belanda, kita bangsa Indonesia perang melawan Belanda, saya tidak akan cerita tentang Belanda, cuman saya katakan demikian, Belanda walaupun Belanda itu brengsek katanya orang Mana Jakarta, Ya mereka itu brengsek katanya, tapi kalau kita pelajari sebenarnya juga ada Kebaikannya walaupun sekian persen Walaupun kebaikan itu tidak baik Tapi juga ada kebaikannya Wah ini muter ini ya Kebaikan tidak baik tapi ada kebaikannya Begini Berkatnya Belanda ada jalan raya Berkatnya Belanda ada rel kereta api Berkatnya Belanda ada bendungan-bendungan Betul enggak Pak? Walaupun yang dipaksa kerja adalah bangsa kita Dengan kerja rodinya Ya, eh, itu berkatnya Belanda kalau bapak-bapak pergi daerah Jember sana, oh itu ada sungai di Jatiroto apa itu ya, sungai panjang itu luar biasa pak, bikinan Belanda ini luar biasa, aneh. Yang pernah kesana ya, alhamdulillah tahu. Tapi yang enggak saya ceritai, ini sungai, panjang sekali sekian kilo. Di tengah-tengah sungai ini, sungai lurus, itu ada sungai yang menyimpang, jadi seperti perempatan. Anehnya. Sungai yang kecil ini itu lurus di atasnya sedangkan sungai yang besarnya lebih pada turun ke bawah. Turun demikian. Jadi akhirnya itu sampai sekarang pun zaman sekarang saya mikir gimana caranya mikirnya bikin ini ya. Lah ternyata juga ada hebatnya ini. Sehingga sebagian bangsa Indonesia ini berpikir, oh ternyata produk luar negeri ini ya lumayan ya. Ya, produk luar negeri lumayan. Alhamdulillah lah sedikit saya katakan produk luar negeri maka di saat yang sekian banyak perjalanan hidup setelah ulama-ulama kita seperti pangeran Diponegoro dengan pakaian Islamnya ya dengan segala macam karakternya perang melawan Belanda kemudian di zaman Kiai Haji Hasyim Ashari secara ringkas saya tarik turun maka di zaman beliau ini juga berpikir. Kalau saya hanya belajar agama di Indonesia saja, ya bagus. Tapi kalau kepingin Barokah, carilah Barokah di mana di Mekah. Maka Kiai Haji Hashim Ashari dengan beberapa kawannya, alias juga satu generasinya, rame-rame berangkat ke Mekah, berangkat ke Mekah belajar. Kebetulan saya baca sejarah silsilah. Guru-guru Kiai Haji Hashim Asyari itu nyambung dengan guru-guru saya yang lewat Abu Yassid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Atasnya itu nyambung dan semuanya adalah ulama al-sunawal jamaah Dari kalangan teman-teman seangkatan Kiai Haji Hashim Asyari itu ada namanya Kiai Ahmad Dahlan Sama-sama berangkat ke luar negeri maaf-maaf Memang orang Indonesia ini kalau melihat produk luar negeri ya memang tergiur. Coba ini mbak-mbak ini ya, kalau misalnya dapat kerudung produk Ampel sama produk Singapura barangkali ya. Padahal yang di Singapura itu juga dari Kediri kirimannya ya. Wah itu mesti bangga nih, aku baru dapat hadiah dari Singapura. Ya, ya demikian. Paling gampang lagi kalau orang Haji ini kadang-kadang kita dapat peci haji itu loh produk bangil tapi berhubung Mekah kita katakan nih aku dapat dari luar negeri itulah bangsa Indonesia yang dijajah oleh Belanda tidak dipintarkan tapi dibodoh-bodohin oleh Belanda tapi enggak apa-apa lah saya kembali lagi nah Giyajah Masyari juga melihat semacam itu ini kalau produk luar negeri Kita bisa dakwah dengan baik Bagus tujuannya ya Karena perangkat ke luar negeri Ini termasuk wasilah untuk berdakwah Masalahnya Tadkala sama-sama di luar negeri Khususnya di Mekah Kiyaji Asyaf Asyari dan kawan-kawannya Belajar kepada para ulama Ahli wal jamaah Sedangkan Kiyai Ahmad Dahlan Kesasar Kesasar Salah guru Beliau mengikuti anak buahnya atau jamaahnya Roshid Ridho. Seh Roshid Ridho itu dikatakan wahabi. Ya wahabi tapi dikatakan wahabinya Muhammad bin Abdul Wahab juga tidak nemen-nemen. Tidak nemen-nemen. Itu siapa? Muhammad dia. Maka cara berpikirnya di Ahmad Dahlan mengikuti Roshid Ridho. Barangkali Roshid Ridho itu konon di zaman itu adalah wahabi modernis. Bukan Wahabi yang kelas takfir langsung ya, kayak bimbas kayak gitu tuh ya. Uthaimin, Sudes itu kalau gak cocok kan kamu kafir kan langsung gitu. Kalau ini redup modern modern modern sedikit tapi pengikut siapa? Rasheed Ridho. Nah setelah pulang maka Ahmad Dahlan membuat gerakan yang namanya Muhammadiyah. Sama pemikirannya ya anti tahlil, anti Talqin, ya mereka menamakan orang-orang seperti kita ini terkena penyakit TBC katanya, ya apa TBC? T-nya ini Takayul, ya B-nya itu Bid'ah, C-nya itu Qurrofa. Ya, kalau kita Takayul, kan saya cerita wali-wali kayak tadi itu, Kiai Sabda ni, Kiai uh, Kiai Holil dengan Kiai Nawawi, ya tadi ya, wah itu Takayul, cerita bohong, enggak ada apa sumbernya maka dikatakan ini pengarang-pengarang itu tuduhan orang-orang mereka anak buahnya ke Ahmad Dahlan itu selalu demikian itu T B -A. kita mengadakan talilan atau acara-acara demikian ini enggak ada dalilnya maka hukumnya Bita wakulu bit atin bolala wakulu dolalatin vinyar setiap yang sesat itu pasti di neraka kita katakan Alhamdulillah kalau kita ahlil bid'ah, maka anda pula juga ahlil bid'ah sama. Nabi Muhammad tidak pernah bikin acara-acara kayak gini kan? Padahal mereka juga bikin acara-acara kayak demikian. Nabi Muhammad tidak pernah bikin dakwah lewat televisi. Sekarang orang wahabi bikin namanya TV Roja. Ya, Itu juga bid'ah, sama saja. Nah, kalau mereka mengatakan setiap orang yang bid'ah itu masuk neraka, maka yang mengawali masuk neraka adalah mereka sendiri. Allahumma. Amin. Kan gitu ya? Nah ini jadi kebohongan-kebohongan publik yang dilakukan oleh orang-orang wahabi nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah kembali lagi kepada K. Ahmad Dahlan mereka membuat Muhammadiyah kemudian berdakwah di kota-kota nah, Kiyahdi Hashim Ashari bangkit beliau membuat organisasi namanya Nahdotul Ulama Ya, pakai Ain Nahdotul Ulama jangan salah pakai Hamzah kalau Nahdlatul Ulama, ulama dari alima itu penyakit, ya. Paham? Kalau Nahdlatul Ulama pakai Ain itu betul-betul kebangkitan para ulama. Kalau Nahdlatul Ulama itu kebangkitan penyakit-penyakit Islam, ya. Kayak si Dijenar itu penyakit Islam itu juga pada bangkit. Ya, itu permasalahan perbedaan antara NO dengan NO gitu ya. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini berjalan terus, bergulir, bergulir ya. Nah, dulu warga NU NO itu yang namanya NU NO, ya identik dengan pesantren. NU NO itu enggak ada yang sekolah. Karena yang sekolah formal itu Muhammadiyah. Kakek saya ini pernah cerita walaupun saya kecil dulu tapi saya masih ingat lah. Katanya begini, ya kita bicara Simosari waktu itu. Ini leh, leono wong no maaf maafin ya kalau ada di sini mohon maaf ini ceritanya kakek saya ini leono wong no solat gak sarungan, opo mana gak kubluan gak sah solati, gitu katanya. Saya heran, dulu saya pikir masuk sih solat pakai celana. Apalagi gundulan, itu kok tidak sesolati? Padahal sudah tutup aurat. Katanya, ya. Soalnya itu pakai orang kafir. Gitu dulu. Belanda itu kayak gitu. Pernah dengar kayak gini? Mungkin Bapak-Bapak Qiyasai -Bapak sepuh-sepuh ini. Yang namanya orang pakai celana itu haram. Zaman dulu kala itu demikian. Ya. Karena itu lihat. Fotonya Qiyasim Asyari itu pakai celana apa? Pakai sarung, pakai surban. Gimana Pak? Fotonya. Ini ulama beneran. Kalau sekarang seragamnya NU NO pakai apa, pak? Celana yang dulu di diharamkan oleh para sesepuh zaman dahulu kala. Ini namanya sudah inkorot, akhlaknya ini inkorot, sudah tambah luntur, tambah luntur. Eh, luar biasa. Dulu orang nggak pakai peci, nggak pakai peci loh ini. Sholat nggak pakai peci, kata Kiai Kiai zaman dulu nggak sah sekarang toko No udah pakai peci gundulan biasa, ya dah. banyak kan lah foto-fotonya toko-toko No pengurus-pengurus itu NO udah pakai peci kan banyak. itu gak cocok dengan ajaran Akhlaknya para ulama-ulama salaf yang dibawa oleh Kiai Hasyim Asyari tidak cocok. nah inilah pengaruh kehidupan. nah Kiai Hasyim Asyari semacam itu kemudian beliau menekankan kepada masyarakat agar belajar di pesantren maka tidak ada yang namanya anak-anaknya orang NU NO itu yang sekolah formal tidak ada tapi lama-lama pada periode kesekian mulailah ada tuntutan karena ada orang NU NO yang bekerja di kota kemudian bekerja di kota terpaksa tidak ada lagi pendidikan terpaksa disekolahkan sekolah umum takut maka mereka menjadi sekolah-sekolah agama yang di situ juga dikelola oleh orang-orang Muhammadiyah. Terpaksa ijtihadlah para ulama NO pada periode kesekian ya, bukan zamannya Kyai Haji Mas'ari. Maka mereka terpaksa membuat madrasah-madrasah klasikal itu. Ya enggak apa-apa. Bukan di sini haram begitu cuman sudah berbeda arah tujuan Kyai Haji Mas'ari dengan orang-orang se setelahnya ini real terjadi di masyarakat bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah ringkas cerita tak kalah anaknya orang-orang NU NO itu sudah masuk SD atau madrasah kemudian lanjut sanawiyah lanjut aliyah atau SD Islam SMP Islam SMA Islam walaupun namanya Alma Arif nah ini setelah itu Anak-anak ini ingin kuliah. Saya merespon apa yang disampaikan oleh pengasuh tadi itu. Ya, Merespon kuliah. Maka anak-anaknya orang NO. Mau tidak mau kepingin kuliah agama. Ke IAIN. Zaman itu. Betul tidak Pak? IAIN itu apa? I Institut A Agama IA Islam dan negeri kan gitu kan ya. Itu ikut negeri. Padahal orang-orang NO zaman dahulu ini dapat sumbangan dari negara ini. Waduh, sesuatu yang haram gitu ya. Sesuatu yang diharamkan. Tapi engkorot, tambah hilang, tambah hilang keyakinan itu hilang akhirnya orang-orang NO justru masuk dalam wilayah negara. Anak-anaknya sekolah di negeri. I-A-I-N Yang runyam tatkala Menteri Agama dipegang oleh Muhti Ali Muhti Ali itu punya slogan Slogannya begini Hati tetap mekah Otak harus jirman Kalau kita pandang-pandang Secara dohir Ya ada benarnya secara dohir Tapi tidak secara batin Kita punya Menteri Pak Habibie Alumni mana? Alumni Jerman. Luar biasa. Di Indonesia enggak ada tandingannya itu Pak Habibie. Ya, luar biasa. Sayang oleh orang-orang Indonesia enggak boleh jadi presiden. Wong pinter di Indonesia boleh jadi presiden. Indonesia ini perlu presiden goblok. Kalau orang pinter dilengser. Ya, sayang di situ tempatnya ini. Ya. Kalau presidennya goblok, waduh, dipuji-puji. Ini di mana-mana ada aneh di bangsa Indonesia. Presiden Habibie, kita bicara teman dulu. Presiden Habibie di Rangers. Asalamualaikum, Ya. Nah, itu Jerman otaknya, luar biasa cemerlang. Cuman kaliman, hati tetap Mekah. Otak harus Jerman itu berarti ingkar terhadap kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini muktiani. Nah, slogan ini diterapkan di Yayan karena ndak ada waktu itu ya ndak ada perguruan-perguruan Islam yang menyaingi IAIN, ndak ada maka mulailah anak-anaknya orang NO itu pergi belajar ke IAIN di IAIN zaman itu dosen-dosennya mulai campuran tapi mayoritasnya adalah Muhammadiyah tapi Muhammadiyahnya yang modernis Nah kalimat modernis ini pada akhirnya dibaca oleh orang-orang barat Orang-orang orientalis Maka orang-orang orientalis itu ingin mengadopsi Dan mentransfer pemikirannya kepada orang-orang Indonesia Maka diangkatlah toko-toko yang pro terhadap pemikiran orientalis Diangkatlah Cak Nurholis Majid Salah satu yang diberi beasiswa untuk pergi ke barat saya punya bukunya debatnya Norholis Majid dengan gurunya yaitu Profesor Rom. Profesor Rom itu seorang Muhammadiyah tapi masih militan dengan Islam. Saya baca itu debat intinya menurut Profesor Rom itu Indonesia perlu dijadikan negara agama. Norholis Majid mengatakan Islam Yes negara Islam No katanya puris majid maka terjadi perdebatan antara interim Muhammadiyah. Ya, di NU zamannya Kiai Haji Asy'ari itu mengikuti ulama-ulama terdahulu yang ingin menerapkan syariat Islam di Indonesia walaupun pada akhirnya dicegah atau dipotong oleh kekuatan Belanda dan Jepang. Perlu diingat dulu yang namanya Pancasila itu kan asalnya adalah produknya piagam Jakarta tapi dipotong oleh seorang tokoh dari Jepang maka jadikanlah Pancasila dengan model sekarang kan demikian itu pemotongan-pemotongan jadi Kia Yagi Hashim Asyari itu hakikatnya adalah seorang pejuang syariat Islam yang ada di Indonesia karena beliau Kiai beliau bukan tokoh Islam kalau tokoh Islam belum tentu kiai, kalau kiai pasti tokoh Islam. Zaman sekarang kan tidak. Banyak tokoh Islam dalam kutip dituduh jadi kiai. Maaf-maaf ya. Tokoh Islam dituduh jadi kiai. Saya katakan dituduh jadi kiai. Ini tokoh Islam jenjangnya jenjang organisasi. Kalau di NU NO, dia mulai kecil ikut kalau laki-laki ikut Ibnu, dari Ibnu ikut Ansor, dari Ansor ikut NO, NO, Pak Cabang itu ya NO terus naik ke PW PW terus naik sampai ke pusat tapi tidak bisa ngaji banyak dibikin itu banyak. entahlah, entah jadi sekretaris misalnya, jadi apa jadi humas Bikin ya. nah, tak kalah tokoh Kiai yang betul-betul Kiai -betul menjabat sebagai pengurus pesantren dan juga pengurus NO di pusat wafat ono maneng iki ae wis iki ae ono maning ya akhirnya terpaksa dalam kutip dituduh jadi kiai oleh siapa yang menuduh koran-koran itu yang membesarkan kan koran-koran dituduh kiai fulan ben fulan ke padahal ndak iso ngaji padahal syarat jadi kiai itu bisa ngaji kitab gondol kan gitu ya kalau gak iso ngaji kitab gondol aku kiai iku kiai prodo cene ya. Kiai Prodo. Ini permasalahan yang terjadi di kalangan umat Islam. Makanya kalau ada namanya kiai haji kemudian menyeleweng dari Islam, ketahuilah bahwa ini adalah kiai karbitan gitu ya. Kalau kiai yang sesungguhnya tidak akan mungkin. Kenapa? Karena kiai yang sesungguhnya adalah ulama, bukan pakai u tapi pakai ulama. Ain apa kebangkitan ulama bangkit melawan kemungkaran. Innaman yakhshallaha min ibadihi ulama'u Kalau de kiai enggak takut kepada Allah ya bukan kiai, bukan ulama. Ini ini yang terjadi. Nah, ya ikhwan, lanjut nurholis majid, jadilah seorang tokoh yang mana tokoh ini diakui oleh Indonesia, bahkan menjadi bapak bangsa Indonesia. Masalahnya diajarkan adalah liberalisme. Yang diajarkan adalah ini sekularisme yang anti terhadap Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, itu nur kharisma. Coba kalau kita lihat sejarahnya, dia bukan dari warga NU. NO. Akhirnya liberal itu kurang laku di masyarakat. Kurang laku di masyarakat karena bukan orang NU. NO. Ini lagi-lagi orang barat Bukan orang-orang bodoh, namanya orang orientalis adalah seorang tokoh pemikir barat yang mempelajari ketimuran dalam kutip keislaman bukan untuk diamalkan tapi untuk dalam kutip dicari celahnya menurut versi mereka untuk dipakai menghancurkan umat islam. islam. Itu demikian nah melihat Cak Nurholis Majid tidak berhasil dalam dakwanya walaupun melewati IAIN dalam kutip tidak berhasil secara um, pengembangan jilnya itu luar biasa tidak tapi dosen-dosen IAIN zaman itu sudah mulai banyak yang kata jil dosen IAIN jadi bapak-bapak yang punya putra-putra alumni dari sini di sini betul Alusna diajar IAIN oh, wajah dengan Akhlaknya dengan tauhidnya, jangan harap kalau belajar di AIN itu pasti sama dengan bapak-bapak. Belum tentu pak, belum tentu. Banyak anaknya kiai, ya, banyak ulama pengasuh pesantren yang begitu di AIN itu langsung berubah total. Bahkan di Medora ini ada k besar pondok besar punya anak aktif di AIN pada akhirnya dosen ini menjadi rektor atau dekan langsung pergi ke Israel mendaftarkan diri jadi anggota yayasan Simon Perez namanya Abdul Alak namanya hmm. dari Semenep anaknya Kiai saya ziarah pada kiai itu sering nangis sedih dengan anaknya demikian kenapa? ya sudah rusak Ya kalau Nabi Noh punya anak, namanya Kan'an. Ya tidak? Kafir Kan'an. Sekarang juga demikian banyak. Ini tidak satu dua kayak demikian. Apalagi zaman sekarang. Saya kembali lagi, yang DIN semacam demikian, lah orang-orang orientalis tidak mau tinggal diam. Mereka berpikir gimana caranya. Maka kalau sudah tamatan-tamatan, hataman-hataman kayak demikian ini, lulusan-lulusan, ntar lagi di rumahnya bapak-bapak itu kemungkinan besar ada surat-surat gelap tujuannya mendapatkan beasiswa dikirimkan ke rumah kiai-kiai, ke pondok-pondok beasiswa ke mana? ke Boston, beasiswa ke mana? Ya, ke Chicago dan lain sebagainya. Yang salah satu terkena adalah Ulin Absor Abdallah. Masuk wilayah ini dia berangkat ke Boston memperdalam apa pengingkarannya terhadap Al-Bur'an ini yang terjadi kalau kita tanya keluarga siapa dia? keluarga N.O siapa kita? darah-darah kita saudara kita tapi sudah dicelup di negara barat pulang memusuhi Islam makanya saya tadi tanya mudah-mudahan di pondok sini ada perguruan tingginya dan mudah-mudahan dosen-dosennya juga bisa dirawat bener-bener dicarikan yang steril ya kalau sudah bantuan-bantuan wah ini luar biasa ini ya nah, bantuan dari sana di sini itu juga membahayakan ini terjadi nah beberapa yang dirahmati rahmat allah itu dari segi jilnya kerusakan jil apa sih jil itu jaringan islam liberal itu apa Salah satu statemennya. Salah satu statemennya itu begini. Hukum itu. Yang benar adalah. Maksudnya hukum untuk manusia. Hukum untuk manusia itu yang benar adalah. Hukum yang dibuat oleh manusia. Untuk manusia. Bukan hukum dibikin oleh Tuhan. Sehingga manusia ini repot untuk mengamalkannya. Itu orang-orang Cina. Ya. Jadi hukum yang bener menurut pandangan Jil adalah hukum yang dibuat oleh manusia untuk dilakukan oleh manusia. DIEN Yogyakarta dan DIEN Bandung pernah ada tulisan di suatu gedung ditulis Tuhan dilarang masuk. Bisa dicek di Jogja yang punya kawan dan juga di mana di Bandung. Tulisan Tuhan dilarang ikut campur karena ini urusan manusia itu Jill ya itu Jill kemarin saya baca tulisannya anak Jill di twitternya dia itu dia mengatakan kalau Tuhan tidak bersepakat dengan kami maka maaf kita tidak punya Tuhan lebih baik daripada punya Tuhan itu Jill itu ada di AIN maka mas-mas ini kalau bisa jangan kuliah di IIN itu sekarang dioleh kawan-kawan aktivis muslim di Jakarta digenti namanya, IIN itu ingkar Allah, ingkar Nabi ingkar Allah, ingkar Nabi, memang kenyataan demikian, ya bahaya itu kembali lagi sampainya di sasaran yang jadi sasaran adalah anak-anaknya orang NU. NO. saya dulu punya kawan Suatu saat saya, zaman itu masih belum punya istri sih Ditawari Gus, mesti, tapi ya gus Burung, ada ya, sing ayu aku geleng Ya Ya itu loh, ada foto ini ayu, ya maklum cari istri Akhirnya saya dikasih foto Tak ngomong lah saya, tak istikharone, Tak duduknya abah, aku kok setuju apa enggak Sudah Saya istighoro, ternyata enggak bagus, intinya demikian Belum jodoh Tapi foto itu ya terpaksa saya bawa di rumah. Nah, setelah lama, setelah lama mungkin 15 tahun, saya dengar anak perempuan yang disodorkan pada saya itu menikah dengan seorang gos di daerah Pati atau daerah sana, Jepara, saya lupa persisnya. Yang jadi masalah tiga tahun yang lalu. Di Amerika itu ada seorang wanita bernama Amina Wadud. Amina Wadud, Amina itu bagus, Wadud juga bagus. Seorang wanita toko jil mengadakan sholat jumat di suatu gedung. Dan saya punya kasetnya, saya punya sampai sekarang saya simpan di rumah. Maaf, maaf, saya berdiri sedikit biar enak gambarkannya. Jadi. Sholatnya itu begini, maafah. Di sini kelompok perempuan, yang di sini kelompok laki-laki. Sini laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Nah, imamnya di situ khutbah ngadep kesini, yang jadi khutib dan imamnya itu adalah Amina Wadud, seorang wanita jadi khutib jum'at. Ah. Apa alasannya? kan Islam itu diadakan kesetaraan gender laki perempuan sama saja sama-sama boleh jadi presiden sama-sama boleh jadi imam yang penting atqwa ketakwaan hati maka jadilah Aminah Wadud menjadi khatib imam pertama kali wanita di dunia yang saya menjadi giris waktu saya diundang pengajian di daerah Pati kemudian saya diajak ke satu tempat agak jauh di sana ketemu sama kawan-kawan kayaknya sudah mulai daerah Jepara gitu saya persisnya kurang tahu karena ada di desa itu saya kumpul dengan Kiai Kiai saya diceritai saya denger enggak kemarin Amina Wadud musuh besar sampai ke sini masa sih saya bilang gitu akhirnya cerita punya cerita ketua pelaksana pengundangan Amina Wadud itu adalah wanita yang dulu fotonya disodorkan pada saya saya gak jodoh, Sini kan sama saya kan tetap jadi sunni syafi'i ya. keliru dapat ghost, ghost itu kan nanya Kiai. kemudian dapat sodoran biasiswa bebas pergi ke barat Akhirnya si wanitanya ini ikut sekolah di barat. Lakinya ini juga suami istri di barat. Pulang jadi jil. Toko jil sampai berani mendatangkan Amin Awadir. Itu yang terjadi. Yang putri anaknya Kiai. Neng, Yang laki Gus juga anaknya Kiai. Itulah yang terjadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah. Jadi akibat kita ini dia cacat dia aja aja luar biasa terus kita gimana kita diam, sabar sabar ya itu orang tua opo opo cari opo cari opo ya itu opo cari nengko itu masa kita itu anak kita darah daging kita bahkan calon istri saya nggak jadi ya la haula wa illa billah itu bukan satu kejadiannya bukan satu banyak ini dari segi jilnya Belum Dakwa-dakwa yang lain Yang dikatakan produk luar negeri Itu memang sangat menggiurkan Tapi kalau salah jalan Na'udzubillah sangat menyesatkan Alhamdulillah kalau jalurnya Seperti Kiai Haji Hashim Ash'ari Masih tetap Alhamdulillah saya dan kawan-kawan Masih ada walaupun produk luar negeri Tetap ya NO Tapi NO yang anti jin. Eno yang anti-liberalisme. Bahkan sekarang kita sudah dengar dan kita melihat sendiri. Dengan jenya itu diajarkan tentang kesamaan agama. Maka perlulah agama-agama ini duduk bersama. Kalau ditanya Indonesia ini apa? Oh ya itu kater zimi. Ini adalah penelikungan dan kebohongan publik terhadap VK mohon bapak-bapak, ustad-ustad yang belajar kitab VK saya tanya syaratnya jadi kafir Zimmi itu apa? cocok enggak dengan kafir-kafir Kristen-Kristen, Buddha-Buddha yang ada di Indonesia yang dilindungi yang kalau hari Natalan dijaga itu cocok enggak dengan kaidah VK-nya? pasti tidak cocok potongan tangan saya kalau cocok bisa datang di Singosari kalau cocok potong tangan saya saya katakan di dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan salah satu syarat saja bahwa yang namanya kafir zhimi itu salah satunya kalau umat islam jalan kaki maka tidak boleh yang namanya kafir zhimi itu naik kuda kenyataannya gimana pak? kita jalan kaki mereka naik mobil kadang-kadang ditanya terus gimana ustad? ya awal-awal ini jenisnya islam zhimi yang ini bodohnya awal-awal ini loh. Kita itu Islam bimik lemai. Kok tidak ada berontak? Maka disebutkanlah oleh tokoh-tokoh nasional. Yang sudah pikirannya rusak oleh jilnya. Ayo kita jaga gereja. Ayo kita bersatu dengan orang-orang Kristen. Mereka adalah saudara-saudara kita. Saudara apanya? Lahawlah walau kuwata illa billah. Ini namanya penyelemengan VK. Itu baru VK. Ya. Gimana akhlak? Wah, tambah menyakitkan. Kalau dibahas. Padahal dikatakan tadi. Man tafakoh. Walam yata sawaf. Kod tafasak. Siapa orang yang hanya mengandalkan VK saja. Kok tidak masuk dunia akhlak. Dia sudah fasek padahal ber-FK gimana? Sudah anti-FK, tidak tasawuf, bukan fasik lagi, mbae fasik. La haula wala Ini yang kenyataan terjadi. Coba dipelajari, kenyataan semacam itu yang terjadi. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, lanjut. Saya stop urusan jil masih banyak. Sampai subuh saya bicara masalah jil bisa ya. Nah, kemudian mulailah transfer yang adik-adik kelasnya Kyai Ahmad Dahlan, kalau Kyai Ahmad Dahlan belajarnya kepada orang-orang yang mengikuti Rosyid Ridho, tapi adik-adik kelasnya justru mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah. Siapa Muhammad bin Abdul Wahhab? Adalah seorang anak ya, dari Sheikh Abdul Wahhab, seorang alim. Sheikh Abdul Wahhab ini orang yang sangat alim dan dakwah-dakwanya fatwa-fatwa beliau ini diterima oleh masyarakat Syekh Abdul Wahab punya anak dua yang disebutkan dalam sejarah maksudnya yang satu tertua namanya Sulaiman, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab ini orang alim orang ahlus sunnah wal jamaah beliau menyebarkan akidahnya ilmunya persis dengan kita kemudian ada adiknya alias anaknya Syekh Abdul Wahab yang kecil namanya Muhammad maka dikatakan Muhammad bin Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak sepinter kakaknya biasanya kalau sudah bersaing kalah antara kakak beradik dalam satu pesantren, terserah adiknya yang pinter atau kakaknya yang pinter pokoknya yang gak laku itu bikin singane aneh, -aneh. cek kotak jadi wali itu, ya. itu biasanya gitu ya enggak? Saya kan tak payu, Elmu negak payu. Akhirnya, oh, apa cara ni? Maka membuatlah yang nyeleneh, nyeleneh. Muhammad bin Abdul Wahab termasuk toko yang nyeleneh. Dia mengutarakan di kalam mudanya dia belajar ke beberapa beberapa toko-toko ulama, tapi statement-statementnya selalu dibantai oleh ayah dan kakaknya karena penyelewengannya. Jadi yang punya karangan banyak itu kakaknya namanya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab yang isinya itu menelanjangi ajaran dari Muhammad bin Abdul Wahab. Ini yang ter. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, nah generasi angkatan atau penerusnya Kiai Ahmad Dahlan itu pergi ke Saudi menemui guru-guru yang mengikuti aliran Muhammad bin Abdul Wahab alias dinisbatkan menjadi pengikut Wahabi. Ini namanya lilvolabah ya penisbatan. Karena ada yang mengatakan kenapa gak dekan Muhammad Muhammadiah saja? Ya Muhammadiah itu ya naunminhu kan gitu ya supaya ber, berbeda. Ada namanya apa Wahabi. Sekarang orang Wahabi nggak mau ngaku jadi Wahabi, mintanya di aku sebagai salafi pengikut salaf padahal wabi dan salafi itu ya kembar siam ya. Ya. jadi sama saja ajarannya apa? ajarannya adalah kebohongan publik yang mengatakan kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis saja dan hadisnya itu juga yang sangat super yaitu hanya hadis sohed dan hadis mutawatir hadis hasan tidak mau dipakai apalagi hadis do'if yang namanya hadis do'if memang tidak mereka tidak mengajib mustalah hadis mau hadis itu mudrot hadis apa saja dianggap palsu, itu permasalahan maka siapa orang yang tidak cocok dengan Al-Quran dan hadisnya menurut terjemahan mereka dianggap ahli bin Arah. yang runyam bapak-bapak dan ibu, -ibu ringkasnya mereka kaum wahabi itu berfatwa tidak melihat kondisi contoh demikian Saya punya, bukan foto, film di Somalia Itu orang-orang wahabi datang ke satu pekuburan seorang ulama dan minal Aulia Dan mengatakan mereka, orang-orang Somalia yang datang di pekuburan ini adalah menyembah kuburan maka mereka dengan pimpinannya langsung kuburan ini dibawakan palu, dibawakan bokam, semuanya langsung hancur, merata dengan tanah karena menuduh orang-orang yang ahli ziaro kubur adalah penyembah kuburan, mereka tidak mau tahu kalau kita beri dalil, juga mereka tidak mau ala dalilmu bohong-bohongan ini yang repot demikian Ya, apapun yang dari alusna wal jamaah dikatakan palsu. Bahkan Albani, salah satu tokoh Wahabi, itu sampai berani mengatakan Imam Bukhari itu sering salah. Padahal al-sunnah wal jamaah seluruh dunia mengakui bahwasannya riwayat Bukhari Muslim adalah yang paling sangat diterima oleh semua umat. Jadi Albani, salah satu tokoh hadis mereka, ahli hadis mereka mengatakan bahwa dalam kitab Bukhari itu banyak palsunya. Ya nggak ketemu dengan kita, ya nggak, nggak ketemu. Jangankan VK-VK yang bapak pelajari sama hadis pun tidak percaya itu sama Wahabi. Jadi bahaya sekali aqidah ini ya, aqidah ini juga sangat bahaya. Nah sekarang ini kaum Wahabi banyak kemana-mana, mal di kota, di kantor, di ini bahkan kalau adik-adik kita ini bisa main internet. Kalau kita bertanya VK misalnya. Pikir ringan, apa hukumnya makan daging kata misalnya. Kita klik di Google atau di internet, itu yang jawab kurang lebih ada 100 situs mayoritas wabi, mungkin NO-nya cuma 3. Itu dan menguasai di dunia internet. Dan anak-anak kita, bapak-bapak, ibu-ibu khususnya, yang namanya anak muda, pasti gandrung kepada sesuatu yang baru. Walaupun tamatan di pondok sini, kalau sudah main internet, ini tidak terjamin. Bahkan tokoh pun, siapa tadi? Afrohi ya. Tokoh pun itu sudah tidak bisa terjamin apakah dia tetap sunni syafi'i, ternyata sudah menjadi wahabi. Itu yang terjadi. Ya, Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini belum selesai. Pr bangsa indonesia umat islam nah dotil ulama belum selesai ada lagi ada lagi visa gratis bahkan di pbno itu ada yaitu visa untuk berangkat ke iran pbno itu pegang kenapa demikian karena di pbno itu juga botol dana kalau katanya gambus, wadana, wadana, dana, kan gitu, perlu dana. Nah, wadana, wadana, dana, kan gitu. Perlu dana. Repot! Siapa yang dijual? Anak-anak kita ini dijual. Saya punya murid sekarang Alhamdulillah sering isi di TV 9, namanya Ustadz Faris Khairul Anam, biasanya aswaja itu itu murid saya. Dulu, di pagi kemudian saya berangkatkan ke Al-Aqob -Ah dan sekarang alhamdulillah apa namanya sudah jadi masyarakat lah tokoh sudah sering ngisi di TV 9 kajian Aswaja biasanya gitu ya. Lah ini laporan sama saya. Waktu itu dia S1, dari Al-Aqob S1. Kemudian saya bilang, "Leh, ngaji nang luar negeri petang setengah. Ah, tahun setengah, aku belum tahun enggak tahu mule. Ojok oh, manja-manja jadi -jad arek. Oh, santri kok enggak tahu mule." palanya bolos sing akeh ya. Mulian. Ya alhamdulillah saya 8 tahun enggak pernah pulang. Saya 8 tahun di Mekah enggak pernah pulang disambangi cuma 5 kali sama orang tua alhamdulillah. Ya. Kak kemenyek. Jadi betul-betul laki tegas kan gitu kan? Kayak presiden tegas dari ne ustaz ya, Pak Prabowo gitu ya. Itu cusi yo yo gini jangan. Mulian, kacangan, ngendakno wong tua Bu niki nopo? Kulo ke mboten saged metu sini iki Bu ya nopo? keputusannya orang tua perempuan. Ya itu bukan pemimpin yang bagus, maka besok jadilah yang tegas itu ya. Delapan tahun saya tidak pulang, alhamdulillah ya tegas demikian. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu, ini Ustadz Faris itu bilang sama saya, saya ini mengajukan proposal untuk dapat S2, terserah di mana. Yang penting di luar negeri. Lalu saya tanya kenapa? Saya malu sama Ustadz, kenapa? Karena saya dikatakan manja, katanya iya, hanya kon manja, masuk setengah tahun setengah sembole. Aku belum tahun tak boleh. Dia abunya maliki. Kon cik sodolen. Aku di Mekah, cik sodolen di Korong. Alhamdulillah. Kemudian mengajukan ke PBNU. Diterima oleh ketua PBNU, ketua umum PBNU. Setelah itu diberitahu, dek, oh nak dek lek gelembek tak kirim nang Iran gratis. Semuanya dijamin. Ini Ustaz Faris bingung. Wah. Ustaz, komo aku ditawani BPBNO nang di Iran. Kira-kira ya -kira apa? Pulang Saya mau konsultasi guru saya guru saya. Datang ke saya. Ustaz, saya dapat eh apa namanya? Sodoran atau tawaran beasiswa ke Iran. Dari mana? Dari BPBNO. Dari mana? Ketua umumnya BPBNO. Baru-baru. Ya. Kapan apa? -apa? Kontrimon, kontrimo ke panggung mana pun tak sebut jademu musoku, tapi lagi musuhku kan. Kontrima tak musuku. Waduh, gitu ya. Iya, wes anggur kau sana luar negeri meski kena isyam jiwaneh. Alhamdulillah sekarang jadi alis Nawal musuhnya si Ya, coba diterima pulang jadi si dia. Jadi di BBNUP pun itu yang derawasi. Moh doain. Ya dah, ini yang terjadi Bapak Bapak jadi kita ini kepingin bangkit dari mana bengong, sangking banyaknya PR dan zaman sekarang ini yang banyak, nah dotul ulama, penyakit-penyakit di tubuh NU NO ini banyak sekali ini yang terjadi padahal saya yakin pendiri pesantren Darussalam itu tidak seperti mereka ini katanya Ustadz jadi, tidak seperti mereka ini mereka ada seperti guru-gurunya Seperti Kiai Hashim Asyari Seperti Kiai Khalil Bangkalan Dan lain sebagainya Sudah dikhianati oleh banyak orang Ini yang terjadi Tinggal sekarang bapak-bapak bagaimana Mau ngemasnya bagaimana Dikemas apa Kita ini warga Indonesia Khususnya warga Nahdlatul Ulama Sekarang ini tambah rawanan lagi Lawang Partai yang calegnya itu 182 Kristen ikut di PDI itu masih banyak pendukungnya dari NU. NO. Ya apa demikian? Coba dilihat di KPU mana pusat 182 caleg dari Nasrani dan bukan Kristen Kristen biasa misionaris, misionaris itu dimasukkan saya punya saudara di Jakarta bilang, sumpek saya ide apa, lepunang parlemen kita orang Kristen KB yang langsung PDI terus jadi belok saya mau yang belok itu ya ada kesana, itu luar biasa maka anak-anak kita nanti jangan heran kalau bukan anak kita nih, cucu kita bisa termakan Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallamah, kulu mau ludi yuladu alifitroh. Setiap kelahiran itu lahir dalam keadaan suci, beriman kepada Allah, di dalam butunie ummat Nihim, di dalam kandungan ditanya oleh Allah. Alas tubirabbegom, tidakkah aku Allah adalah Tuhan kalian? Dijawab bala iya. Tapi begitu lahir kulo mauludin yula tu alfitroh setiap kelahiran itu lahir dalam keadaan suci alias beriman kepada Allah hatta abawahu sampai kedua orang tuanya yuhawidanihi, ayuh nasironihi, ayuh majisanihi. Sampai kedua orang tuanya yang menjadikan dia ini Yahudi. Menjadikan dia ini Kristen. Menjadikan dia ini Majusi penyebab berhala, penyebab api. Siapa yang salah Pak? Orang tuanya. Baik itu dimasukkan di suatu sekolahan Nasrani. Atau mengikuti akidah yang tidak tepat. hasil kolaborasi dengan Nasrani tadi itu. Yahudi pun demikian. Penyebab- penyebab beralapun bermain di dalamnya ini yang terjadi. Coba bapak-bapak kalau di kediri mungkin tidak ada di parek, tidak ada. Pergi ke malang pak ke alun-alun malang sana. Coba anak-anak kita ya. Kadang-kadang pakai tendek. Kalau di sini kan tidak ada di sini ya. Di sini ada? Saya lihat mas-mas tidak -mas ada pakai tende ya. Pakai kloncer, pakai ini segala macam. Itu anaknya siapa? Pak? Saudaranya siapa? Saudaranya Ipin dan Upin kan bukanlah? Kan? Anak-anak kita ditanya. Apa yang kamu Ibrahim, Pak. Bapak kamu menemukan apa? Sulaiman. Apa kerjaannya? Pengurus NU. NO. Pakaiannya sudah segala macam. Yang pakai tim, yang pakai kiri. Itu ayahnya sudah menjadikan dirinya Yahudi. Gara-gara ayahnya enggak becus ngurus anak. Membiarkan demikian saja. Maka besok akan ditanya oleh Allah SWT. Wah, tanggung jawab. Yang ikut Kristen, yang ikut Kristen Kalaupun tidak ikut Kristen Ya paling tidak pro Sama orang-orang Kristen Ini yang terjadi Jadi kita ini diaca-aca Karena itu anak-anak pesantren harus tahu Harus bangkit Kalau anak-anak pesantrennya Guru-guru pesantren Masyarakat pesantren Tidak mau bangkit Hancur Islam ini seorang tokoh PDI di dalam akun pribadinya mengatakan kalau kami menang di parlemen akan kami hanguskan perda-perda yang berbau syariat berarti nanti akan terjadi gak ada perda atau gak ada aturan untuk main judi, bebas tidak ada aturan lagi pornografi, pornoaksi porno bebas, dihapus tidak ada lagi namanya perjudian, bebas SDSP merajalela dan seterusnya, dan seterusnya. Dan sekarang kenyataannya mereka sudah ada di parlemen. Yang saya tahu dari PDIP saja yang lolos itu sekitar 102. Seingat itu 108. Yang lolos. Jadi legislatif. Ini yang terjadi. Atau gampangnya 50 persen. 52 persen caleg Kristen sudah pasti jadi di parlemen. Adik-adik terus gimana nih? Mau tidur aja? Kemul-kemul sarung. Orang Islamnya gak mau tahu. Bahkan mengatakan kita jangan ikut PDI. Gak berani. Ruhul jihad gak ada sudah. Hangus. Ruhul fulus. Yang ada Ruhul fulus dan Ruhul mansobah. Apa mansobah? Kedudukan. Ayatnya dalilnya cuma ayat kursi. Kursi nomor piroh. Sembelih wanipiro itu dalilnya. Tidak ada rujah, jihad ada kepedulian terhadap Islam nggak ada, lontur. Ini yang terjadi pak. Jadi umat Islam ini sudah dihancurkan sama Wahabi, dihancurkan sama Cil, dihancurkan sama Syiah, juga dihancurkan oleh orang-orang non Muslim. Yang paling rawan dihancurkan oleh dirinya sendiri, ini yang terjadi. Ya paling tidak apa yang saya sampaikan ini saya ingin membuka mata semua orang. Jangan ambil dari saya. Kalau bapak-bapak yang tidak bisa buka internet, mudah-mudahan punya anak yang bisa buka internet. Bapak-bapak cuman bilang nak, tolong fotokopi no aku, teko internet, tulisan ini. Jumlah caleg PDI yang non Muslim, kok aku kepingin mau coba Dewi. Nak? Jumlah caleg PDI yang Syiah, aku kepingin mau coba Dewi. Klik. Keterlibatan gereja-gereja untuk mendukung capres yang diusung oleh PDI itu masih agak lama itu, belum yang sekarang. Itu sudah ada. Klik. Jangan ambil dari saya. Masalahnya kita tidak tahu. Kadang-kadang kita ini malas berpikir. Kadang-kadang, ya udah, wes macul eh, nggak bukak -buka. sawah itu masalah. Jadi anak kita ini digrogoti. Kita nggak mau tahu. Kalau Kiai Kiai zaman dahulu kalau saya dengar pengajiannya itu kadang-kadang sekarang baru baru senyum-senyum sendiri begini. Lah yo wong-wong kabeh PT, pitik, pitike kawis digoleki nang ndi-ndi, pitikku gak ono, pitikku gak ono. Barang dhewe anak wedok kawis ilang rong minggu gak digoleki, mbisi paling muleh dhewe ya. Muleh rasane bawa putu lan nduwe kan Sekarang bukan itu toh. Wis gowo putu iki melenceng, itu yang terjadi. Bapak-bapak, lihat foto-foto di internet. Yang namanya kurang lebih 2 tahun yang lalu ada seorang penyanyi dari Amerika namanya Lady Gaga. Ya, ditolak oleh masyarakat atau ormas-ormas ormas Islam. Itu Lady Gaga ditolak kenapa? Kalau pakaian serono banyak orang Indonesia. Kan, penyanyi pakaian serono banyak orang Indonesia. Ya. Tapi Lady Gaga ini adalah pengikut Metalika Satanik Apa Metalika Satanik? Suatu kumpulan penyembah setan. Bagaimana cara mereka menyembah setan? Karena diyakini setan itu ada tidak titik dalam diri setan, maka penyembahan setan itu maaf maaf adik-adik khususnya ini lek like, foto biasa pakai gini. Metalika Ya, ini yang demikian ini justru adalah simbol-simbol Yahudi dan simbol-simbol satanik Siapa yang menggunakan tangan demikian? Joseph. Antara yang Joseph, Obama. Obama pakai gitu, pakai demikian. Orang-orang PDI juga demikian. Sah presiden, sah calonnya yang nebisan. Ini arahnya kemana? Suruh nyembah setan kita ini? Apa suruh kembali jadi Hindu, nyembahnya roh roh idul? Ta'ala, wallahu a'lam. Inilah, ini tidak urusan partai mana partai mana? Keprihatinan. Nah, ini ni berhati-naja melihat itu karena tahu. Alhamdulillah oleh Allah saya diberi semangat untuk membaca dan ingin tahu. Sehingga saya buka internet itu, oh, pos saya cari wong-wong ini. Ternyata simbol-simbol itu sangat berpengaruh. Tang menodai oleh mule nak umai, betul betul mas betul. Yo, ya, saya say. betul dah mas. Setan itu mas. maaf Maaf. Kalau ada RT foto gini, RT setan. Kalau ada RW, RW apa? RW setan. Ini bapak-bapak kan baru urusan Islam Yirud ya. Wah saya kalau ngomong lantur kemana-mana gak bapak ya. penting saya ingin bikin semangat bapak-bapak saja ya. Ibu-ibu bapak-bapak bikin semangat. Kembali islami gitu itu tak kala Isra dan Mi'rod perjalanan Nabi dari Mekah menuju Palestina salah satu perjalanan itu ada Nabi diperlihatkan seorang laki-laki yang di dalam punggungnya atau dalam punoknya itu diberi kayu bakar satu, dua, tiga sampai dia ini terjungkal-jungkal jalannya begini anehnya kalau orang itu sehat akalnya, bukan orang gila. Itu kan namanya enggak kuat kan diambil, Pak ya? Betul, Pak. Diambil biar jalannya tenang. Kan begitu namanya enggak kuat. Tapi orang gila ini lain. Dia enggak kuat, minta tambahin lagi. Ditambahin kayu bakar lagi sampai melek-melek, sampai jungkol-jungkol, jungkel-jungkel sampai. Nah, Abu Muhammad bertanya, "Wa man zakaya Jibril?" Siapa itu Hei Jibril? Kok ada orang aneh? Kok ada orang gendeng? Itu orang yang Malaikat Malika Jibril menjawab. Hadamun umat dia. Itu umatmu. Besok. Yang bagaimana? Yaitu umatmu yang diberi tanggung jawab. Dia tidak bisa untuk melaksanakan tugas. Anehnya dia justru minta tanggung jawab Yang lebih besar. Ditunjuk jadi RT Pelaksanaan program Tidak dijalankan Kalau ada pemilihan RW Daftar jadi RW Berarti mas? Jadi RW Program 5 tahun Belum selesai Minta tambah jadi lurah, Tidak bisa menyelesaikan Permasalahan ini bukan lurah di sini, lurah di DKI ini ya. Minta tambahin lagi. Jadi camat, camat gak mampu minta jadi bupati gak selesai tanggung jawabnya. Minta jadi gubernur kebetulan duburnya gubernur Jakarta gak selesai minta jadi presiden ini besok jolongup jolongup menurut Nabi Muhammad. Lahaulah walau kata elakilah. Masalahnya, lihat foto tangan ini, ini mas. Itu yang bahaya, jangan diikuti. Karena begini ini adalah penyembah setan. Coba tanya kiai kiai sepuh tanya sama kiai kiai sepupu. Kalau ada mas mas pondok, datang ke Parangtritis. Mana Parangtritis? Jogja sana, membawa sesajen ya dia Islam membawa sesajen kemudian di larung laut sambil mengatakan aku persembahkan untuk nyai Roro Kidul biasanya bagaimana simbolnya itu gini betul duduk bersila simbolnya gini betul itu simbol penyembahan terhadap nyai Roro Kidul coba mas teman banyu Roro gitu gini lo gini buat wow, disambel gempit Nyai Roro Kidul sampean. Iye, ya, Mas. Soalnya Nyai Roro Kidul maunya gini. Naik jare bahasa nyanyian Gong Wilaheng, Gong Wilaheng gitu ya. Betul, Mas? Itu simbol Nyai Roro Kidul. Boleh ndak kayak gitu, Pak? Boleh enggak, hukumnya ukumnya? Mantashabbabi qaumin fawa. Dah boleh. Lah menyembah setan. Kalau orang barat menyembah setan dia ya begini. Kalau sana menyembah Nyi Roro demikian menyembah setan begini. Sekarang kalau ada orang begini terus, bodoh kok. Ini, ini ini, namanya hamba dus syaitan. Hamba dus. Hamba hamba Hambanya setan. Nauzubillah minzalit. Itu namanya musik metalika satanisme atau satanik. Kayak gini-gini nih -gini, bapak-bapak harus tahu. Yang punya anak ini harus tahu, kiai-kiai harus tahu, biar santrinya tidak ikut-ikut kayak gitu, biar anak-anaknya itu tidak di diyahudikan, tidak dinasranikan, tidak dimajusikan. Betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Itu yang kita harapkan. Kita kepingin besok kita semuanya masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga yang bapak-bapak juga Dengan ibu-ibunya bareng-bareng masuk surga Bersama dengan anak-anak Dan cucu-cucunya masuk surga Itu tidak mungkin terjadi Kecuali Islamnya betul-betul Dijaga, Islamnya betul-betul Dipelihara dan tidak sembarangan Memberikan peluang kepada orang Non-Muslim untuk merusak Akhidat umat Islam Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Barangkali ini yang dapat saya sampaikan Harapan saya pribadi Mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu Saya tidak kampanye tapi khawatir terjadi apa yang sudah ditakutkan oleh baginda Rasulullah s.a.w. mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah s.a.w. mudah-mudahan kita benar-benar dipimpin oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang baik untuk menjadi hamba-hamba yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya mengikuti para ulama-ulama salaf mengikuti istimah para ulama salaf mengikuti kias-kias dari para ulama salaf kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita benar menjadi ahlu sunnah wal jamaah bermadab syafi'i Barangkali itu yang dapat saya sampaikan Kalau ada kasar remboknya Kalau hal-hal yang menyakitkan hati bapak-bapak dan ibu-ibu Mohon maaf yang sebesar-besarnya Itu saja dari saya Hadha walafuminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh